Tetapi dia tidak cukup hanya sekedar pernyataan Sesudah pernyataan iman harus kita buktikan keimanan itu dengan amal yang solek Dengan akhlak yang mulia Nah tetapi ketika kita ingin menunjukkan akhlak yang mulia Amal yang solek Maka kadang-kadang ada orang mencela, Ada orang-orang yang menghina Misalnya Ada orang karena beriman dia harus jujur dia ingin terus berlaku jujur Tapi tidak semua kawannya jujur Tidak semua sahabatnya jujur Tidak semua orang di sekitarnya jujur Maka orang yang jujur ini suka ditelat Kadang-kadang dihina Apa itu kalimatmu? Kamu ini bodoh terlalu jujur jadi orang Orang jujur dibilang bodoh. Bohong-bohong dikit enggak apa-apa. Kan kita dapat banyak nantinya. Jadi, orang yang jujur itu dicela dengan dikatakan sebagai orang bodoh. Begitulah terusnya. Nah, orang yang ingin menyempurnakan imannya, dia tidak takut-takut terhadap adanya celaan seperti ini. Dia tidak akan mundur dari kejujuran itu satu. Yang kedua, kalau kita ingin punya iman yang sempurna, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, "wala yura'in bishayim min amalihi." Dia tidak riak dengan sesuatu dari amalnya. Artinya, kalau dia beramal. Dia tidak riak dalam beramal itu. Yakni dia tetap dalam keikhlasan. Kebersihan niatnya dia pertahankan. Ria itu sebenarnya orang berbuat sesuatu karena ingin dilihat oleh orang lain. Ria itu dari kata roa melihat, dilihat. Nah, orang yang ria adalah orang yang melakukan kebaikan karena ingin dilihat oleh orang lain. Kenapa dia ingin dilihat oleh orang lain? Karena kalau orang sudah melihat, dia berharap orang itu akan memuji dirinya. Itu namanya ria. Jadi, kalimat ini pengertian ria itu dipotong. Ria itu adalah melakukan kebaikan karena mengharap pujian orang lain. Nah, sebenarnya mengharap agar orang lain melihat dia berbuat. Sesudah orang itu melihat dia berbuat, dia berharap orang itu akan memuji dirinya. Langsung potong kompat. Orang bilang begitu. Ria itu adalah melakukan kebaikan karena ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Nanti ada lagi yang dekat dengan riyah Itu adalah sum'ah Sum'ah itu ada riyah Ada sum'ah Sebenarnya riyah-riah juga maksudnya Nah, Kalau sum'ah Itu artinya memperdengarkan Dari kata sami'ah Yang mau mendengar Orang yang sum'ah Adalah orang yang memperdengarkan Memperdengarkan apa? Memperdengarkan amalnya Nah, misalnya tadi Dia melakukan sesuatu karena ingin dilihat orang Sebut saja misalnya Contoh sederhananya Dia misalnya nyumbang Dia misalnya berinfak Infaknya cukup besar menurut ukuran Banyak orang Kalau orang-orang berinfak Cuma bisa 50 ribu, 100 ribu Kalau dia e, 2 juta, 5 juta Nah, ketika dia berinfak 5 juta, ada orang melihat Lalu mengujinya Hebat sekali Bapak ini Kalau nyumbang Tidak tanggung-tanggung misalnya. Dia senang Dikuji seperti itu Dia senang Karena dia senang Dikuji Akhirnya dia memperdengarkan Apa yang sudah dilakukannya Ini sebelum seberapa Saya nyumbang Di masjid apa tuh yang ditanamnya Masjid Atakwa saya so, nyumbang 10 juta di sana Wah apa ini memang hebat Nah itu Jadi yang di atakwa Dia nyumbang 10 juta Itu dia perdengarkan kepada orang ini Kenapa? Biar supaya orang ini memuji lagi Rasul SAW Sangat khawatir Terhadap umatnya Apabila dia melakukan hal ini. Maka dalam satu hadis riwayat Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahwafa ma aqofu alaikum asy asghar." Sesungguhnya yang aku sangat khawatirkan, yang aku sangat takutkan atas kamu adalah apabila kamu melakukan syirik yang kecil ternyata Rasul enggak begitu khawatir kepada kita akan kemungkinan kita melakukan syirik yang besar, yakni mensekutukan Allah, menuhankan selain Allah, karena rasanya kita ini nggak mungkin melakukan penuhanan kepada selain Allah. Tetapi nggak ada jaminan bisa jadi orang yang sudah menuhankan Allah, tetapi masih juga melakukan Kemusyrikan yang kecil, sesungguhnya aku sangat khawatir kepada kamu apabila kamu melakukan syirik yang kecil. Sahabat bertanya, Wa masirkul aswar ya Rasulullah. Apakah syirik yang kecil itu ya Rasulullah? Rasulullah kemudian menjawab, ar Arriyah, yaitu riyah. Nah, oleh karenanya menjadi penting bagi kita. Untuk melakukan sesuatu Dengan keikhlasan Karena Allah Ikhlas itu murni bersih Karena Allah Kalau kita sudah ikhlas Apa-apa yang harus kita kerjakan itu Sebenarnya berat Itu akan terasa menjadi ringan Sebentar lagi kita berpuasa Ramadan puasa Ramadan itu berat atau ringan Sebenarnya berat. Sebenarnya berat. Kenapa saya katakan sebenarnya berat? Karena kalau urusan makan, urusan minum, kan berat kalau kita gak makan, gak minum. Buktinya apa? Di rumah sebelum berangkat, sudah sarapan pagi. Terut sudah kenyang. Tapi di kantor jam 10 ada penegak. Kalau orang bikin acara, semua peserta dari rumah sudah makan, sudah sarapah Tapi jam 10 gitu acara ada snack Eh nanti habis zuhur Jam setengah satu, jam satu itu mesti makan Nanti sore-sore ada lagi snack Kira-kira begitu, sebenarnya berat Sementara kalau lagi puasa itu makannya sebelum subuh dan dia baru boleh makan dan minum nanti kalau sudah tiba waktu maghrib apalagi bagi orang-orang Eropa misalnya kalau Ramadhan itu di musim panas cerita mereka kalau Ramadhan di musim panas itu sangat berat ini sudah memasuki musim panas menjelang ini eh. Semakin semakin ke arah bulan Juli, Agustus Ramadan itu jatuhnya Maka beberapa tahun mendatang Mereka merasa berat Dalam berpuasa itu Karena subuh sudah Tiba sekitar pukul 3 Sedangkan maghrib Baru jatuh pada pukul 10 22 Itu sebuah contoh sedang Nah dengan niat yang ikhlas Dengan keikhlasan Semua itu menjadi ringan Tapi tanpa keikhlasan Jangankan yang berat Yang ringan juga akan terasa menjadi berat Ini yang kedua Yang Rasul sangat khawatirkan Kalau-kalau kita riak Maka riak itu Merusak iman dan kalau kita ingin sempurna keimanan kita, maka kita tidak ria di dalam beramal yang soh itu yang kedua yang ketiga, kalau kita ingin menyempurnakan iman oh sebelum kita memasuki ke yang ketiga saya ingat ada satu ayat saya ingat ada satu ayat betapa syaitan mengakui Syaitan mengakui bahawa Dia tidak akan mampu Menggoda Hamba-hamba Allah Yang ikhlas Jadi eh, Lawan berat Dalam urusan goda-menggoda Dalam urusan tetap menyesatkan Yang dilakukan oleh syaitan Itu lawan beratnya Kendala beratnya adalah Kalau dia menghadapi orang-orang yang ikhlas Itu diakui oleh syaitan ini diceritakan di dalam surat Al-Hijr Surat Al-Hijr itu surat yang ke-15 Ayat 39 sampai ayat 40 Dalam ayat ini Sebenarnya ini pernyataan syaitan Pernyataan syaitan yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran Qala Rabbi bima akuaitani la uzzahinna lham bil ardi, walauyinna hum al illa ibadatka minhumul mukhlafin. Karena Engkau telah memutuskan bahwa Aku setakat, itu kata Syaitan kepada Allah, ya Allah, karena Engkau telah mengkonis Aku. Bahawa aku ini tersat Maka pasti Akan aku jadikan Mereka memandang Baik Memandang maksiat Memandang baik yang namanya Kemaksiatan di muka bumi ini Jadi maksudnya Syaitan itu akan menggoda Manusia dengan menanamkan Pemikiran Perataan bahawa Sesuatu yang buruk sesuatu yang jelek, sesuatu yang bernilai maksias, itu dianggap sebagai sesuatu yang baik. Dan ini sudah terus berlangsung dengan permainan-permainan istilah. Dengan penggunaan-penggunaan istilah. Sehingga sesuatu yang jelek, itu dibahasakan dengan istilah-istilah yang baik, kesan kita kemudian menjadi baik. Ini yang perlu kita waspadai. Tidak sekedar istilah, ya contoh yang namanya zina tentu sangat tercela di dalam pandangan Islam orang berzina melakukan hubungan seksual tanpa didahului dengan pernikahan itu perbuatan yang sangat tercela apalagi kalau orang mencari uang dengan cara berzina ada kan orang mencari uang dengan cara berzina itu disebut dengan pelacur sebutan yang yang jelek orang tidak suka disebut pelacur tetapi istilah pelacur itu kemudian dirubah menjadi wanita kurnasusila menjadi WTS sehingga kesan kita sudah lebih lebih sederhana kesan kita sudah lebih ringan karena yang namanya WTS Wanita Tuna Susira Itu adalah persoalan sosial Bukan persoalan akidah Bukan persoalan akhlak Bukan persoalan syariat, Ini persoalan sosial Sama dengan Tuna Wisma Sama dengan Tuna Rumuh Sama dengan Tuna Karya Masalah-masalah sosial kan? Sama dengan Tuna Karya Makanya di pemerintahan itu biasanya diurus oleh dinas sosial. Dinas sosial. Departemen sosial. Perbuatan buruk dibahasakan dengan istilah yang baik. Dan sekarang istilahnya sudah lebih bagus. Yaitu pekerja seks komersial. Pekerja seks komersial Dengan istilah ini Itu terjadi pergeseran Yang saya sangat khawatirkan Terjadi pergeseran Sehingga orang seperti ini Sudah dianggap sebagai orang yang bekerja Bagus itu dia bekerja Daripada dia mengemis Daripada dia mencuri yang apa-apa dia bekerja Meskipun dengan cara itu disebut pekerja Sesudah disebut pekerja Nanti bisa jadi Dia perlu diberi tempat yang khusus Orang kerja kan ada tempatnya Jalan Sudirman, Kamerim Ini kan tempat orang kerja Kan akhirnya begitu Jadi kalau dulu Lokalisasi untuk e, Dalam rangka mengurangi untuk pembinaan mereka agar bertahubat Agar bisa bekerja Di bidang lain Jangan di bidang ini Saya khawatir nanti ada lokalisasi Tapi memang biar Supaya lebih profesional Ini perbuatan buruk Dibahasakan dengan Perbuatan baik Dan, dan saya khawatir Nanti ada DPRD Mana begitu membuat perda peraturan daerah yang diantara isinya adalah akan mengenakan pajak kepada para pekerja seks komersial itu mungkin ya sepertinya mungkin saja ada, ada DPRD mana mengklokori pembuatan perda yang mengungut pajak kepada para pelacur itu karena istilahnya pekerja orang kerja kan ada pajaknya dan nanti kalau ada orang melacur, kemudian membayar kepada pelacur itu, itu bayarnya pakai kuitansi. Karena cukup besar, pakai materai. Ini keawatiran-keawatiran. Dan bisa jadi yang saya khawatirkan juga adalah, kalau ini tidak lagi diurus oleh dinas sosial, tapi diurus oleh dinas tenaga kerja. Departemen tenaga kerja. Kenapa? Ini pernyataan syaitan agar perbuatan yang buruk seperti itu dianggap sebagai perbuatan baik. Terus terjadi pergeseran. Baik. Nah, Illa ibadah kamilumul muklasih. Kecuali aku tidak akan bisa itu, dan aku sesatkan mereka semua kecuali hamba-hambaMu yang ikhlas. Jadi saya kan mengakui dia tidak akan mampu untuk menyesatkan manusia yang ikhlas dalam hidup ini. Yang ketiga, kalau kita ingin menyempurnakan iman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza urida alayhi amran ahaduhuma bid-dunya wal-akhirah lil-akhirati istara." Amrol al akhirati ala dunia Apabila Ada dua perkara Dihadapkan Kepadanya Yang satu Urusan akhirat Dan yang satu Urusan dunia Maka dia akan memilih Urusan akhirat Daripada urusan dunia Jadi kalau ada dua perkara, satu urusan dunia, satu urusan akhirat Orang yang menyempurnakan iman, dia akan memilih urusan akhirat Tapi jangan dulu dipahami kok kalau urusan akhirat itu sholat Kalau urusan dunia itu dagang, bukan Kalau urusan akhirat itu puasa, kalau urusan dunia itu kerja, bukan Dua-duanya urusan dunia dan akhirat Tinggal bagaimana kita menempatkannya Dagang juga urusan akhirat Karena itu terkait dengan Kehidupan kita di dunia ini Kalau enggak dagang Enggak bisa beli sarung Kalau enggak bisa beli sarung bagaimana mau sholat ya, Karena enggak menutup aurat Kalau enggak punya uang Enggak bisa pergi haji Kalau enggak punya uang enggak bisa zakat Maka orang harus cari uang Tetapi Ketika mencari uang itu ada dua pilihan Kalau jujur Dapat untung dikit Kalau bohong Dapat untung banyak misalnya ini. Maunya kita sih jujur Tapi dapat banyak Tapi seandainya ada dua pilihan Jujur, untungnya dikit Bohong, untungnya banyak Dia lebih memilih yang jujur Karena jujur itu terbawa Sampai akhirat Kebahagiaannya tetapi kalau dia memilih bohong Terbawa keburukannya sampai akhirat Dunia akhiratnya jelek Itu yang dimaksud dengan Urusan dunia dengan urusan akhirat nah, Oleh karenanya Seorang muslim Kalau dia ingin menyempurnakan imannya Maka dia menyadari Wal akhiratuh Soiru wa agutah Di dalam surat al-wasiyah Akhirat itu lebih baik dan lebih tekan Maka kepentingan akhirat itu tidak akan dia abaikan Apapun yang dilakukan Dia bekerja, dia berdagang Dia berrumah tangga Dia bergaul dengan banyak orang Yang kesannya seolah-olah itu semua adalah perkara duniawi Tetapi semua itu akan terbawa sampai ke alam akhirat Maka dia tidak mau menghalalkan segala cara Untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan yang bersifat duniawi Akhirat itu lebih baik dan lebih ikat. Nah ini tiga perkara yang apabila kita punya, kita lakukan, kita miliki. Maka insya Allah, bisa sempurna keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita sisakan waktu. 10 menit ini yang mau menyampaikan pertanyaan. Silakan yang mau menyampaikan pertanyaan ya. Ya. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh uh, di tadi dibanding itu kan sudah. Ada yang baik ada yang buruk. Sekarang misalnya mentari tim. Kalau kita mau lurus cuci emberan. Itu tak lulus lurus Padahal butuh, sih butuh modal dari kita sendiri. Akhirnya terpaksa membayar. Ya, tetap pada waktu ujian pun begitu tak lurus kita waris, mau cepat atau mau lambat. Atau pada waktu kita mau mendirikan rumah, meminta IMB. Nah, itu juga. Juga banyak sekali hal, -hal yang di luar uh, kelurusan kehidupan ini. Nah, apakah kemudian orang yang terpaksa membantu dikatakan imannya belum sampai taraf tertentu atau bagaimana? Memang yang paling enak itu pakai bahasa terpaksa. Itu yang paling enak. Karena kalau pakai bahasa terpaksa, oh Allah juga maklum terpaksa kan? Gitu. Padahal dia belum menempuh apa-apa, udah nyerah duluan. gitu. Kalau udah nyerah duluan, apa terpaksa? Emang begitu keadaannya? Emang begitu? Emang begitu keadaannya? Orang-orang juga ngomongnya begitu? Padahal, belum ada yang memproses agar masalah ini bisa lebih baik. Semua nyerah dengan keadaan. Menyerah dengan keadaan. Kita bukan mengendalikan keadaan Kita dikendalikan oleh Keadaan Tetapi orang lurus Itu biasanya dia Akan mendobrak e, Keadaan itu Status quo yang tidak baik Maka dia e, punya keberanian Untuk mempersoalkan Maka dia tidak takut dengan celahan Orang yang mencelah Kamu bodoh kan Orang bilang begitu Kamu bodoh sih Coba kalau e, sudah pakai aja maunya dia Padahal itu melanggar ketentuan Akhirnya jadi budaya Dan ketika sudah jadi budaya Semakin sulit untuk e, Memperbaikinya Untuk mengubahnya Sebab sesuatu yang sudah yang Memakar Meskipun orang tahu bahwa itu tidak baik Dia tetap Tidak bisa meninggalkan kebiasaannya Yang tidak baik itu sama seperti orang sudah biasa merokok Dia tahu bahwa merokok itu tidak baik Maka ketika saya duduk di satu tempat Berdampingan dengan seseorang Orang itu kemudian e, mengeluarkan e, bungkusan rokoknya Lalu dia menyodorkan kepada saya Merokok pak, kok oh, saya tidak merokok pak? Oh bagus bapak ini tidak merokok Dia memuji saya bahwa tidak merokok itu bagus Dia tahu bahwa tidak merokok itu bagus Nah, kalau dia tahu bagus, tidak merokok, kenapa terus dia merokok? Orang tahu, ternyata belum tentu e, Bisa menyesuaikan diri Dengan apa yang sudah dia ketahui Maka e, Keadaan yang tidak baik itu Dilawan, dihadapi Dan itu memang memerlukan keberanian Memerlukan kesabaran e, Tapi kalau semuanya Maunya serba instan Memang sekarang ini Maunya serba instan ya, Akhirnya sesuatu yang tidak benar itu terus berlangsung begitu pak itu diaranya iya kan tidak mengerjakan masalah Aha. orang butuh membangun rumah bernari iya nah kemudian kalau mau mendobrak apalah artinya seseorang yang bukan seorang pecapan ya. orang tidak mengerjakan dia tidak boleh mendobrak memang ini tak mudah Pemimpin kantor, gitu ya. Tapi dalam kenyataan dunia nyata kan seperti itu Ya, ya akhirnya semua Gak terus masuk ke siapa? Apakah mau berbual terus? Kalau ya. orang sakit, gak bagi mendukung Hasilnya ya. dia terpaksa ya. Untuk mendapatkan izin ya. Terpaksa mendapatkan SIM Gak salah, ya salah ya. siapa ya? Gitu ya. Nah, kita terpaksa itu ketika sudah Sudah mentok Orang sudah berusaha Tapi kalau berusaha sendiri gak bisa Berusaha rame-rame kan Idealnya begitu Cuma karena orang ingin menyelamatkan dirinya sendiri-sendiri Menyelamatkan dalam 2 tanda petik ya. Nah, yang penting saya selesai punya urusan Akhirnya semuanya memilihnya begitu Dan persoalan tidak pernah bisa diselesaikan nah, Akhirnya terjadi kesalahan bersama yang salah siapa? Jadi salah bersama, jadi masyarakat salah, e, polisinya salah, pejabatnya salah, salah bersama, kesalahan kolektif. Makanya tempo hari ada istilah apa itu? E, korupsi berjamaah, kesalahan kolektif. Nah, karena kesalahan kolektif terus dibiarkan, akhirnya negeri ini pun e, dilanda berbagai macam persoalan yang semakin rumit. Dari mana kita mulai? Dari mana mulai ini? Dari diri sendiri kita mulai. Orang-orang begitu itu terserah orang-orang yang tim saya tidak. Iya. Rumah tidak terbangun. Iya. Maka uh, orang makanya tadi saya bilang, ketika kita sudah mentok, baru pakai bahasa terpaksa. Kalau sudah enggak, baru pakai bahasa terpaksa. Iya. Kalau sudah tetap, darurat terpaksa silakan. Jadi Allah nanti maklum. Istighfar, taubat, tapi orang tidak boleh kenakan terpaksa ya kalau begitu. Tapi kan gitu. Kenakan terpaksa. Kan banyak orang enak ada urat berpikirnya. Baik Pak. Ada lagi silakan Pak dari pertanyaan Pak tadi kan bagaimana kalau orang yang jasa pengurusan sertifikat itu kalau dikerjakan artinya legalnya bahayanya ya tarifnya tapi dia sendiri kan profesi Apakah itu, Tad? Apakah yang tadi itu, yang dikonsepkan Pak Assis tadi? Jadi apakah kita tahu ini? Karena kita tahu bahwa pengurusannya pakai itu. Apakah yang di, ada tampingan itu, Tad? Nah, apakah ini ee, dari segi kita kenal? Dan apalagi dari segi yang pekerjaan yang berlaku daripada itu yang barangkali mereka sendiri sampai saat ini ada anda mereka yang tidak sadar bahawa mereka itu bersimpul mereka tidak ada yang suka seperti yang harap mereka ya. eh, itu ya. baik apakah bisa mengubahnya melalui niat misalnya di jalanan untuk perisi itu karena kita tahu perisi itu memang atau juga ada karena mereka memang secara nama. Karena ini niatnya tidak tekah. Apakah ini kita berubah? Maka memang Kita itu boleh pakai jasa orang boleh untuk mengurus sesuatu. Tapi kalau orang yang Orang yang menjadi biro jasa itu mengabaikan hak-hak orang lain Itu menjadi tidak benar Misalnya Bapak, saya urus aja Tapi Bapak mau bikin paspor Saya urus Bisa Sehari bisa Sehari bisa Iya bisa sehari Ah, gak usah saya urus sendiri Saya bikin paspor, saya urus sendiri Bisa e daftar ini mau mengisi formulir segala macam datang terus uh, foto nanti 3 hari lagi datang karena 3 hari lagi uh, ada lagi uh, nanti selesai lagi 3 hari lagi jadi dalam waktu seminggu selesai normal bayarnya normal prosedurnya normal ya yes, seminggu tapi uh, di bawah 300 ribu kan biayanya. Tapi kalau pakai calo yang sehari jadi 600 ribu misal. Ya, jadi ternyata saya ngurus sendiri dengan dengan waktu enam hari, tiga kali balik, sekali datang, sekali uh, foto terus lagi-lagi uh -huh. apa foto dan wawancara, sekali lagi selesai, ngambil normal kan. Tapi karena orang maunya instan, seolah-olah waktu begitu berharga, seolah-olah gitu. Padahal gak berharga-berharga amat, dia juga di rumah ngepon apa-apa Cuma sepertinya tidak mau repot Nah ini ya begitu Dia mau uh, hak orang lain nantinya Nah terus Polisi Ditilang Terus bayar polisi Itu juga sebenarnya tidak benar Gak ada yang terdekat untuk polisi seperti itu yeah. Alhamdulillah sedekahnya hitung-hitung sedekah Bahawa kalau kita punya anggapan gaji polisi kecil Ya kita kasih masukkan kepada para Komandan polisi Pemimpin polisi agar Gajinya besar, lebih baik Agar dia tidak Nyari-nyari uh, orang salah Kan fungsinya jadi terbalik kan Maksudnya dia menegakkan disiplin Dia malah berharap orang tidak disiplin Nah kalau kan cuma begini kalau ada polisi kesal, tapi kalau lagi macet nggak ada polisi, mana sih polisi itu? Masyarakat sakit, di mana? Ada polisi di saksi, polisi tuh berjalan ngongkrong aja di situ buat agak macet. Nanti ada satu saat di mana nggak ada polisi, mana ini polisi? Itu? Jalan macet begini nggak ada polisi, gitu. Nah, ini penyakit di masyarakat kita makanya jangan salah kan akhirnya kalau tidak salah bisa dibilang akhirnya kita melakukan dua kesalahan kesalahan melanggar ketentuan lalu lintas kesalahan kedua nyobok dan bisa jadi kita menirukan hal itu kepada orang lain orang meneladani kita dalam urusan menyobok perusahaannya ya, begitu akhirnya jadi budaya Baik, inilah waktu yang tersedia untuk kita. Mudah-mudahan bermanfaat agar kita bisa menyempurnakan keimanan. Dan kita akhirnya dengan baca hamdallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.